dan Kids dan Nusa mempersembahkan Hah? Hah? Hmm? Astaghfirullah Kalian belum pada tidur Iya hmm? Uma, besok kan <tik> libur Walau besok libur, kalian juga jangan nonton sampai larut malam dong Iya <tik> Uma Rara, Rara, <tik> bangun sayang <tik> Sebelum tidur, sikat gigi <tik> dulu dong Masa tidur ya, di sini sih Keringnya dua <tik> Es krim yang gari tuh es krimnya lo, kan Musa. Kamu mimpi makan es krim ya Ra? Tuh, lepotan tuh, di bibirnya ada bekas es krim. <tuh> eh, udahan dulu bercandanya. Sebelum tidur, gosok gigi dulu ya Ra. Musa juga ya? Iya Umah. Pinter anak Umah. Astagfirullah, kok tidur lagi Sira. Huh? Kan belum sikat gigi, emang mau tidur sama kuman Rara udah sikat gigi kok, hmm? jadi udah gak ada kuman huh? Kapan sikat giginya? Perasaan Nusa gak liat kamu sikat gigi deh, Ra? Iya, kan sikatnya cepat-cepat Rara udah bantuin oh, Lusan. Uma, huh? ada huh? yang mau sikat gigi nih Masa sikat gigi cuma lima detik? Mana bersih? Ayo, Rara gak mau kan kuman yang nginep di mulut Rara? Enggak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak mau Nah, supaya malam ini kuman yang gak nginep di mulut kita Uma mau tunjukin cara sikat gigi bulat-bulat huh? Tapi ini rahasia kita ya, oh. Nusang kan rahasia kita aja kan Uma. <tik> Rara kan udah sikat gigi kilat kan tadi. <tik> Rara juga mau dikasih tahu rahasia sikat gigi bulat-bulatnya Uma. <tik> Kalau sikat gigi bukan harus cepat, <tik> tapi harus bersih. Nah, sekarang kalian ikutin Uma. <tik> Oke okay, Uma. Ya. Bermukka Andy. Bulat, bulat, bulat, bulat, bulat. Dan sahabat, jangan lupa bersihkan juga bagian lidah kamu. Itu langkah menikah gigi yang benar. Wah, seru deh, Uma. Asik ya, <laughs> Jangan lupa bulat-bulatnya setiap kita gosok gigi. Hmm. Ya, yeah. Rek. <laughs> Biar enggak lupa sama bulat-bulatnya, kamu ngaca di cermin tuh. Hah? Hmm. Apa sih, Kak? Biar ingat sama yang ini bulat, sama bulat. <tuk> <tuk> Masa, ranahnya jangan dicubit bulet, dong. Bulat. <tuk> Assalamualaikum, sahabat. Yuk. Ikuti kompetisi bulat-bulat challenge dan menangkan hadiah menarik dari Nusa dan Popsoda and Kids. Informasi lebih lanjut, lihat Instagram